Pak Yanto, selamat siang silahkan Pak Yanto Bu,、uh, Pertama, saya n gak g tahu isi buku itu apa jadi saya n gak g komentarin、uh, secara spesifik ke pembubaran itu, tapi secara global misalnya、uh, membahas tentang keyakinan daripada yang berbeda dengan yang kita anut, t a r u h l a h dia menjelekan k keyakinan kita seharusnya、nah, bagi saya biarkan saja, gitu loh karena itu ada urusan Personal antara orang itu dengan yang diyakini. Kalau kita yakin dan keyakinan kita itu betul, mereka mau puter bolak-balik, mau diomongin jelek, mau apa, ya tetap keyakinan kita itu akan benar pada akhirnya gitu loh. Jadi inilah、uh, sebenarnya yang dibutuhkan oleh pemimpin-pemimpin agama, bagaimana mendewasakan, bagaimana membuat jemaatnya itu. Pemeluknya agama itu dewasa Memahami jangan sampai orang menjelekan Keyakinan kita, kita harus s e l a n g Mereka secara fisik gitu loh Itu berarti belum dewasa kalau menurut saya Dan belum bisa memahami kebenaran Keyakinan e s e n s i Keyakinan dia sendiri, terima kasih Ya Pak Sudibio s i l a k a n Pak Ya selamat sore, selamat siang Bu Begini jawabnya Bu Harusnya yang mengadakan diskusi Di dalam macam itu Departemen Agama Nah Departemen Agama Kita m e l e m g o n g パーティーパーティーパーティーパーティーパーティ t パーティーパーティーパティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパ a ティーパーティーパーティーパーティーパーィパーティーパーティーパーティーパーティー i n n、ah okay, d o e はそれを知っているのは、私はそれ s 知っているのは、seguinte は a れを知っているの Ya, k a l a u saya. mungkin i e l e t u a l ya kebebasan berpikir itu tidak bisa dibatasi、oh, baik oleh budaya atau mungkin oleh apa ya namanya kebebasan berpikir ya menuangkan pendapat ya tasas saja ya cuma saya di sini men menyoroti、e, maksudnya penegas hukum loh maksudnya penegak、uh, law enforcementnya orang-orang yang terlibat ya. merasa takut, atau bagaimana jadi dilarang untuk apa, untuk membahas diskusi, itu karena oh takut nanti ada terjadi apa-apa itu kan seolah-olah membenarkan segelintir orang mungkin yang kiranya masih tipik, demikian terima kasih Pak Indra, Pak Silakan, Pak Indra. saya terkadang bingung begitu melihat kalian kepada r i s u s bunuh-bunuhan bantai-bantayan Pohon surga nerakanya juga pada belum n g e r a s a Ini kok nikmati aja l a h d u n i a Peace bro. Thank you. Terima kasih Pak Hendra. Ini Pak Hari. Halo. Halo. h a l h a l a n p a k y a l o m a l o h a l a l o Halo. Halo. h a o Halo. Halo. d a l o Halo. Halo. Halo. Halo. h a o Halo. Halo. h a n o Halo. Halo. h a l a l a l o Halo. Halo. a l o Halo. Halo. h a n o h a n o h a n g Halo. Halo. Halo. a l o Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. h a l a l o h a l a l a l a l a l a l o h a l Halo. h a l Halo. a l o Halo. a l o Halo. h a l a l o a l a l o Halo. Halo. Halo. Halo. h a n o h a n o a l o どうもありがどうございました。 E, sebetulnya kutukan Kutukan dari nenek moyang kita sendiri Yaitu s a r d o Palon Dan Noyo k e n g g o n g Itulah dulu 500 tahun yang lalu Beliau sudah mengatakan Bahwa suatu ajaran Baru dimasukkan Itu bakal m e n c e l a k a i n Bangsa Indonesia Dari saya terima kasih Terima kasih Pak r i o Ada Pak Ali, halo Ya s e a a sore Pak ya i l a k a n Pak Ali Iya karena n i h mereka ini orang-orang yang gak punya damai sejahtera, yang gak punya sukacita, jadi cuman pikirannya tuh sirik, dendam, jadi begitu Pak, jadi orang-orang seperti ini mesti tinggalnya di hutan b e l a n t a r a yang gak ketemu orang dan di Adanggurun Pak, terima kasih Pak. Selamat malam Pak Suryadi. でも、その緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化の緑化